Kami undang Anda untuk berbagi komentar di 633-9160 dalam Bisnis Menopinion bersama saya Giri Sadewa. b i l a bisnis pemerintah menetapkan d 19 posisi dalam perusahaan yang dilarang dijabat oleh warga negara asing untuk memberikan kesempatan kepada pekerja lokal. Kesembilan jabatan tersebut ada di Departemen Personalia, mulai dari level bawah seperti Job Analyst sampai ke level Direktur Personalia. 私たちは、パンバリンタを持って帰ることができます。このコメントは、私たちは、パンバリンタを持って帰ることができます。パンバリンタを持って帰ることができます。パンバリンタは、パンバリンタを持って帰ることができます。パンバリン t を持って帰ることができ n す。パンバリンタを持って帰ることができます。パンバリンタを持って帰ることができます。パンバリンタを持って帰ることができます。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 Saya m e u n d a n g Anda untuk berbagi komentar mitra bisnis di bisnis Minopinion. Pemerintah menetapkan 19 posisi dalam perusahaan yang dilarang dijabat oleh warga negara asing untuk memberikan kesempatan kepada pekerja lokal. k e s e belas m b i l a n jabatan tersebut ada di Departemen Personalia, mulai dari level bawah seperti Job Analyst sampai ke level Direktur Personalia. Apa ini boleh dikatakan bahwa pemerintah terlalu mencampuri urusan intern dari sebuah perusahaan. k a m i t u n g g u Komentar Anda: di 633-9160-633-9160. hadir Bersama saya Kiki Wijaya, Mitra Bisnis, pemerintah menetapkan 19 posisi dalam perusahaan yang dilarang dijabat oleh warga negara asing untuk memberikan kesempatan kepada pekerja lokal. Ke-19 jabatan tersebut ada di Departemen Personalia, mulai dari level bawah seperti Job a n a l y s t sampai ke level Direktur Personalia. アパインイボレディカタカン、バー a ーパマリ n タタラ p ラロマンチャ s a リオロサンインタラン、ダリウスドゥアパルウスタアン、バイヤマ a n ガパナ a デ、サヨナンディナムティガ a ィガスミランサトナンポロ、ナムティガティガスミランサトナンポロ。 Mitra bisnis pemerintah menetapkan 19 posisi dalam perusahaan yang dilarang di jabat oleh warga negara asing untuk memberikan kesempatan kepada pekerja lokal. k e s e belas m b i l a n jabatan tersebut ada di Departemen Personalia, mulai dari level bawah seperti Job Analis sampai ke level Direktur Personalia. Apa ini boleh dikatakan bahwa pemerintah terlalu mencampur i urusan intern dari sebuah perusahaan? Silahkan k o m e n t a r a n d a tentang hal ini, sampaikan di Businessman Opinion. 私は何をしてるの何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてる i 私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの Nanti kita akan bersaing karena posisi-posisi yang tidak terlalu tinggi pun itu kalau tidak dilarang bahaya. Ya mungkin CEO-CEO yang posisinya FDM-nya susah dicari di Indonesia, i s o、okay、k e lah kita setuju itu dari luar negeri. Tapi kalau yang memang FDM-nya tidak terlalu istimewa kalau kita baca di koran itu kan banyak yang...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 パンマンアリンパンマンアリンパンマンアリンパンマンアリンパンマンアリンパンマンアリンパンマンアリンパンマンアリンパンマンアリンパンマンアリンパンマンアリンパンマンアリンパンマンアリンパンマンアリンパンマンアリンパンマンアリンパンマンアリアリンパンマンアンパアンパンマンパンマンアリンパンマンアリンパンマンアリンパンマンアリンパンパンマンアリンパンパンマンアリンパンパンマンパンアリンパンパンパンマンパンマンアンパンパンマンパンパンパンマンパンパンパンパンパンパンパンパンパ メンバーの人は誰かが見つけたら、誰<音楽> mau tidak mau nanti ya, kita akan menemukan bentuk kita sendiri seperti apa seperti itu jadi kita tidak s e j u j u n y kalau kita, kita, kita, kita apa, mengandalkan proteksi dan sebagainya seperti itu terima kasih, terima kasih Madi, pada yang masih ada waktu lagi dalam bisnis senoki di malam hari ini Anda bisa memberikan komentar mengenai pemerintah menetapkan 19 posisi dalam perusahaan yang dilarang dijabat oleh warga negara asing untuk memberikan kesempatan kepada pekerja lokal ke s e belas m b i l a n jabatan tersebut 私の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一部の一 Tapi menurut saya saya nggak impresif sih dengan a p a namanya、uh, achievement dia saat ini karena masih banyak sebenarnya hal-hal yang lebih penting yang krusial yang harus dipecahkan seperti masalah UMR yang sampai sekarang kan masih, masih boleh dibilang kan masih menimbulkan kontra a d a l a dan lagi juga saya juga ya saya tetap apresiat pemerintah mengeluarkan peraturan ini kan untuk、uh, m e l i n d u n g i t e n a g a kita juga harusnya dilakukan lebih dulu tapi jangan dalam mengeluarkan peraturan ini. Wah kelihatannya kan efeknya kan besar sekali kan meeting di hotel ya kan main gol o untuk mengeluarkan peraturan seperti ini mudah-mudahan tidak seperti itu asal ada keluar asal ada istilahnya asal ada bisa bisa inilah keluar peraturan yang i s t i l a n y a dipaksa-paksain lah g i t u itu aja makasih、hmm. terima kasih kembali ya、Pernyataan, Pak Harko dan demikianlah b i s i s e n o p i i n malam hari ini terima kasih banyak untuk partisipasi anda saya Kiki Wijaya.